Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pie kabaring Apik semuanya Apik semuanya Yang di depan saya Ini cowok-cowok ganteng yang di depan Waduh, ini kayaknya keluarga besar putra sekawan ya Tepuk tangan buat anda putra sekawan semuanya Yang pasti Minal Aidin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin Mohon dimaafin ya Segala salah, segala hilok mohon dimaafkan Yang pasti putra sekawan Hari ini ibu, ibu sayang Masku, masku tercinta, saudara-saudaraku semua Hari ini saya bernostalgia karena undangan putra sekawan Belasan tahun lalu saya jalan-jalan keliling Jawa Dan Pekalongan adalah salah satu tempat favorit saya untuk singgah Dan hari ini ada di sini bersama semuanya. Barok Allah, terima kasih boleh silaturahmi ya. Terima kasih banyak ye. Matur suun sangat ye. Matur suun, terima kasih. Bernostalgia dengan putra sekawan, Bernostalgia juga dengan, Tentu saja dengan New Palapa. Wow. Saya pernah rekaman sama New Palapa tahun 2012. Jadi, SNP, SMP Indonesia. Salam, salam semuanya Dulur Salam, salam, salam, terima kasih hari ini kita ketemu Bercilatur bersama, yang di belakang sana juga Salam Dulur semuanya Satu nada, kita satu nada Yang seru, yang rame, yang asik ya Nah, minta lagu apa? Terlena Terlena, terlena Aku ada requestan Katanya suka lagu bunga dahlia di sini. Nah, ya Mas ya, oke semuanya Kita nyanyi sama-sama Bersama nyupa Pak Odeh leya Putra Segala silakan Duhai bunga pujaan. tras sekawan keluarga besar PIe capek. HP masih tetap semangat? Sekali lagi matur suwun ya. Terima kasih banyak untuk semua yang hadir di sana ibu-ibunya juga saya kirim salam ibu. Salam hormat Bu, apunten dari saya. Saya titipkan Minal Aidin wal Faizin mohon maaf lahir batin ya. Sekali lagi